Assalamualaikum Sederlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 10 Juni 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi tetapkan dua tersangka dalam kerusuhan subur salam. Sebuah rumah dan kedai terbakar akibat tabung gas LPG yang meledak. Imigrasi melabu deportasi 3 mantan napi asal Thailand. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lowster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. un Polres Aceh Singkil yang juga membawahkan wilayah hukum kota Subursalam mulai mengusut kasus bentrokan antara pedagang dengan personel Sapol PP dan WH Subursalam yang berujung pada perusakan kantor lembaga tersebut Kapolres Aceh Singkil AKBP Muhammad Ridwan mengatakan Polisi menerima tiga laporan pasca bentrok fisik dan perusakan kantor Satpol PP dan WH Sebul Salam sebagai ekses dari penertiban pedagang Kaki 5 di Jalan Malikul Saleh samping terminal Terpadu Sebul Salam hingga menimbulkan lima korban luka selasa lalu. Dari tiga laporan yang masuk ke polisi menyangkut kasus pengerusahaan kantor Satpol PP dan WH sedangkan dua lainnya saling lapor pemukulan antara pedagang dan petugas. Sejauh ini pihaknya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus perusakan kantor Satpol PP dan WH Subursalam. Namun Kapolres tidak menyebutkan nama maupun inisial kedua tersangka sedangkan kasus pemukulan masih proses penyelidikan. Terhadap kasus perusakan kantor Satpol PP dan WH Subursalam, penanganannya langsung dilakukan Polres Aceh Singkil. Tersangka dibidik dengan pasal 170 KUH pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Sudah dilun sebuah rumah dan kedai masing-masing milik Habsa 62 tahun dan Nyak Gede 50 tahun, warga Gampung Arongan, Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Rabu Malam musnah terbakar. Api yang menganguskan dua bangunan bersumber dari tabung gas LPG yang meledak. Informasi yang berhasil dihimpun musibah kebakaran terjadi ketika sebuah tabung gas LPG isi 3 kg yang berada di rumah hapsah meledak saat sedang digunakan. Korban yang berupaya memadamkan api tidak berhasil sehingga langsung menyambar seluruh isi bangunan. Sejumlah warga yang sedang berbuka puasa berusaha memberikan pertolongan. Ternyata jilatan api terus membesar ke seluruh bangunan dan merambat ke kedai miliknya Gede. Tak lama kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba ke lokasi kejadian dan berhasil mencinakkan api. Kapolres Nagan Raya KBP Mirwazi mengatakan dugaan sementara kebakaran akibat meledaknya tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Darlun Nurdin, 35 tahun, warga Gampung Atuk Monpanah, Kecamatan Simpang 3, Aceh Besar, tertimbun tanah saat tengah bekerja sebagai operator beko di kawasan Alupuing, Gampung Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, Rabu kemarin. Peristiwa ini mengakibatkan korban pinsan, mengalami luka dan patah tulang rusuk. Kapolsek Darul Kamal Ibtu Mukhtar mengatakan peristiwa terjadi saat korban yang bertugas sebagai operator beko sedang bekerja mengeruk tanah gunung. Tiba-tiba Nurdin merasakan tanah yang tengah dikeruk turun dan langsung menimpa dirinya. Karena dihantui rasa takut, Nurdin memutuskan bergegas keluar dari ruang kemudi beko dan melompat serta berlari. Namun naas korban malah terjatuh ke lubang galian beko yang dikeruk sebelumnya. Kejadian ini mengikibatkan korban pingsan dan mengalami luka patah di tulang rusuk. Rekan korban yang berada di lokasi segera mengevakuasi korban, kemudian langsung dilarikan ke RSUD Meraksa Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan. Sudarlun pihak imigrasi kelas 2B Melabu Aceh Barat, kami siang memulangkan atau mendeportasi tiga orang mantan narapidana asal negara Thailand. Ketiganya dipulangkan ke negara asalnya setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara terkait pencurian ikan di perairan Indonesia. Petugas imigrasi melabuh mengatakan ketiga warga asing yang dipulangkan, masing-masing Supan Kamkong, 42 tahun, Wician Nimnoi, 49 tahun, serta Supo Noirat, 42 tahun, yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka dipulangkan melalui Bandara Cutnya di Nagan Raya dengan tujuan Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang Sumatera Utara. Kasih pengawasan dan penindakan tersebut Pada kantor imigrasi Melabu, Iskandar mengatakan pemulangan tiga warga Thailand setelah ketiganya tuntas menjalani hukuman penjara dua tahun di lapas Melabu. Mereka bebas pada 30 Mei 2016 lalu, kemudian langsung diproses dokumen keimigrasian untuk pemulangan. Iskandar mengatakan ketiga nelayan asing ini terpaksa menjalani hukuman pidana di Indonesia, karena sebelumnya ditangkap saat sedang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia khususnya di wilayah perairan Aceh Barat yang terjadi tahun 2014 silam Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah kamis kemarin menyerahkan bantuan berupa empat unit bus kepada tiga perguruan tinggi dan satu dayah di pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Bantuan itu merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Aceh. 4 bus tersebut diserahkan kepada Universitas Teku Umar Melabu, Universitas Malikul Saleh Loksmawai, Universitas Samudra Langsa dan Lembaga Dayak Umul Aiman Samalanga, Pimpinan Tengku Haji Nuruz Zahri Yahya atau Zaini Abdullah mengatakan bantuan bersekolah merupakan bentuk dukungan PT Bank Aceh terhadap pendidikan di Aceh Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan aktivitas belajar mengajar di lembaga pendidikan penerima bantuan Menurutnya program CSR dari PT Bank Aceh telah banyak memberikan bantuan sosial seperti bantuan sosial bencana alam Bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan olahraga, serta kebudayaan. Sudarlun petugas wilayatul hisbah Kabupaten Aceh Barat Kamis siang berhasil menggerebek sebuah warung nasi yang menjual nasi di siang hari dalam bulan suci Ramadan. Warung ini berlokasi di belakang terminal bus Melabu di kawasan Gampung Ujung Baru, Kecamatan Cuhan Pahlawan. Sejumlah pengunjung yang sedang menikmati makan siang di warung belakang terminal bus Melabu, kocar kacir setelah didatangi petugas WIHA. Namun petugas WIHA berhasil mengamankan delapan bungkus nasi serta lauk, serta seorang pedagang bernama Khairul, 24 tahun, warga ujung baru Melabu, dan langsung digelandang ke markas WIHA, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan petugas, Khairul mengaku sengaja menjual nasi di siang hari di bulan suci Ramadan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia nekat menjual nasi dengan dalih membantu orang tua sekaligus mencari uang untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah mendatang. Kepala kasat Kasatpol PPWH Acebara Dr. Andes Ika Suhanas Adli mengatakan pelaku mengaku baru satu kali berjualan di bulan puasa. Pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku karena tindakan menjual nasi di siang hari saat bulan suci Ramadan melanggar kanun syariat Islam. Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah melepas tim safari Ramadan pemerintah Aceh yang terdiri atas 28 penceramah merangkap imam ke 23 kabupaten kota. Para pencerama nantinya akan berbicara mengenai isu aliran sesat pergaulan bebas dan bahaya narkoba selama 10 hari kegiatan. Gubernur mengatakan fokus utama safari Ramadan adalah syiar Islam. Namun, pemerintah akan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif berkomunikasi terkait pembangunan dan berbagai persoalan di tiap wilayah. Sebab saran masyarakat penting untuk pembangunan di Aceh. Begitupun, Zaini meminta para pencerama agar tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya kilafiah. Safari Ramadan tahun ini diharapkan bisa menjadi motor bagi penguatan kesalehan individual dan sosial di kalangan masyarakat Aceh. Sementara Kepala Biro Keistimewaan Aceh, Dr. Munawar MA menyampaikan misi Safari Ramadan itu untuk mewujudkan masyarakat agar mengamalkan dinul Islam. Menurutnya tim Safari sengaja dibahani dengan tiga tema yaitu aliran sesat, pergaulan bebas, dan bahaya narkoba sebab ketiga hal itu sangat penting disampaikan karena ketiga isu tersebut sangat mengkhawatirkan Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi di Jumat 10 Juni 2016 Berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat